Assalamu'alaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Suatu hari, Baginda Raja merasakan suntuk Ia ingin keluar istana untuk menghilangkan rasa jenuhnya Maka dipanggil Abu Nawas untuk menemani Sang Raja jalan-jalan Singkat cerita, Abu Nawas dan Baginda Raja memulai perjalanannya. Saat dalam perjalanan, Abu Nawas selalu bercerita yang membuat Baginda Raja terhibur. Ketika mereka berdua melintasi tepian pantai, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat. Baginda Raja lalu membasuh muka dan tangannya dengan air laut. Maka terbesit dalam benak Baginda akan sebuah pertanyaan. Hey Abu Nawas. Menurutmu kenapa air laut itu asin? Tanya Baginda Raja Karena air laut tidak mengalir kemana-mana paduka Ia senantiasa di tempatnya Nah untuk mencegah agar air laut itu tidak busuk Para leluhur kita dulu memberinya garam Itulah sebabnya air laut menjadi asin Jawab Abu Nawas sekenanya Mendengar itu Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal Perjalanan mereka berdua pun akhirnya dilanjutkan. Tidak berapa lama dari kejauhan mereka berdua melihat sebuah benda berkilauan. Benda apa itu Abu Nawas? Ayo kita ke sana, ajak baginda raja. Abu Nawas bergegas melangkah mendahului baginda raja. Setelah benda itu diambil oleh Abu Nawas, ternyata hanya sebuah cermin. Abu Nawas pun segera membuangnya kembali. Melihat hal itu, Baginda Raja terkejut. Kenapa dibuang, Abu Nawas? Memangnya itu benda apa? Tanya Baginda Raja. Benda yang sangat jelek, Paduka. Wajar saja kalau si pemilik membuangnya, jawab Abu Nawas. Tapi benda itu terlihat berkilauan dari jauh, ujar Baginda Raja. Kalau Paduka tidak percaya, ambil saja sendiri balas Abu Nawas. Karena penasaran, baginda raja segera memungut benda itu. Setelah diamati, ternyata itu hanyalah sebuah cermin. Baginda raja lalu berkata, ini kan cermin Abu Nawas. Kenapa kau bilang kalau benda ini sangat jelek? Tanya baginda raja. Coba paduka perhatikan baik-baik. Pasti Paduka akan menemukan kejelekannya, ujar Abu Nawas. Beginda Raja kembali mengamati cermin tersebut. Di situ Baginda tidak menemukan kejelekan yang ada hanya wajahnya sendiri di dalam cermin. Nah itu sudah nampak jeleknya, ayo lekas dibuang saja bendanya Paduka, ucap Abu Nawas. Beginda Raja mulai memahami maksud ucapan Abu Nawas kurang ajar kamu Abu Nawas balas bagi naraja sampai di sini dulu perjumpaan kita semoga anda terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh